Mohon perhatian. Kepada seluruh siswa SMK Yabuja Segeran, jam pelajaran kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam pelajaran ketiga. Attention. To all students of Yabuja Segeran Vocational School, the second period has ended. It's time for the third period. Intibar. Tahat al-hissat u-thaniya fi madresati Yabuja sayugayirani mihaniyya. Hana waktul hissat u